لي ووالدي و للمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي و لوالدي و للمسلمين جميعا استغفر الله العظيم لي و لوالدي و للمسلمين جميعا استغفر أستغفر الله العظيم لي ولوالديا وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالديا وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلّى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. في العالمين إنك هميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayidina muhammad kama barok ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Bilal innaka hamidum majid. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin il-bashirin wal-nadhirin al-ladhi bihi abwabul khairi wa tanghalikuh bihi abwabul syari wa ala aliil adhari wa ashabiil ahiyari. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفته به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأتهار وأصحابه الأهيار اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفته به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأهيار اللهم صلي وسلم على سيدنا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 الذي تنبته به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير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 SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ LA ILAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ LA ILAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ مَعَ اسْمِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ مَعَ اسْمِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا بِالسَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul Bismillahirrahmanirrahim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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al مغلوب عليهم ولا الظلين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 رَبَّنَا وَلَا تَهْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا هَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَلَنَا بِهِ وَعَفُوا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Alhamdulillahirrabbilalamin Do, Silahkan doa masing-masing Memohon kepada Allah SWT Sesuai keinginan Dan jangan lupa Doakan orang tua kita Para guru Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita Kita doakan sama-sama Dan orang-orang yang tidak baik juga Mari kita doakan Saudara-saudara kaum muslimin Seluruh kaum muslimin kita doakan. Ya Allah ya Rabbana Allahumma Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ya Arhamar Rahman Raheemin, Ya Ar Rahman Ya Ar Rahman Raheemin, Muslimin, Ya Arhamar Rahman Ya Ar Rahman Ya arhamar rahimin barijalal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar ya rahimin barijalal muslimin asallahu ayyatuqabbala minna bi barakati al-fatihah A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi muji bisailin Uwafirid dhambil mustawfirin Qabilid du'ail mukhlisin Wa sallallahu wa sallam Ala sayyidil mursalin Wa imamil sadikina wal mukhlisin Habibina Wa syafiina Wa kurrati a'yunina sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmitin Allahumma ya rabbana ij'alna mimman yustajabullahu Allahu Allahumma ya rabbana balligh lana maqsadana wa qadi hajatina balligh lana maqsadana wa qadi hajatina balligh lana maqsadana wa qadi hajatina Allahumma ya rabbana urzukna tawbata qabla al-mawt wa shahadata inda al wal jannata ba'da al-mawt amma ba'd Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa istiqomah di dalam mencari ilmu mudah-mudahan keberkahan senantiasa menghampiri kita Sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT Tidak lupa Yang selalu kita hormati dan kita muliakan Guru kita semuanya Buya Yahya Yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Diberi keikhlasan oleh Allah SWT Dan juga apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau mudah-mudahan nampak di dunia dan di akhirat. Khususnya kita para jamaah mudah-mudahan dikumpulkan bersama Baginda Nabi Muhammad dan para guru-guru yang membimbing kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kami teringat apa yang pernah disampaikan. Oleh guru kita Dan juga ini sekaligus firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fa inni korib Sesungguhnya aku ini sangat dekat Dengan hambaku Dekat di dalam pemberian Dekat di dalam pengampunan Dekat di dalam Memberi kebahagiaan kepada hamba-hambaku. Uji budak awatada, idadaaan. Aku akan mengkapulkan orang yang memohon kepadaku. Idadaaan, apabila dia memohon kepadaku. Bahkan dalam sebuah firman yang lainnya pun Allah menekaskan. Udooni astajib lakum. Engkau meminta, aku akan memberi. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bakal ingkar janji. Yang meminta kepadaku akan aku beri. Sehingga dari sinilah hampir hamba-hamba Allah dalam suasana apapun khususnya di saat tertimpa musibah, penyakit, kesengsaraan, duka, sedih maka banyak dari hamba-hamba Allah beristighosah. Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istighosa memohon pertolongan kepada Allah ini sangat diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena makna istighosa adalah memohon kepada Allah. Maka kokohkan dan yakinkan di dalam hati kita. Segede apapun masalah anda, jika anda memohon kepada Allah, selesai. Jika kita meminta kepada Allah, selesai. Jika kita dekat kepada Allah selesai itu semuanya. Akan tetapi istighosa atau permohonan yang sering kita haturkan di hadapan Allah. Mulai dari selesai sholat atau mungkin bangun malam. Atau mungkin di saat majlis seperti ini perlu penyempurnaan. Perlu adanya kesempurnaan seperti doa yang pernah diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi nabi masyaallah enak, beliau doa model kayak apapun pasti diterima oleh Allah. Akan ya, tapi kita umatnya. Yang benar dimuliakan oleh Allah karena sambung dengan Nabi Muhammad, akan tetapi ingat dalam urusan berdoa, kita harus meniru gaya doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalam jadi pada intinya adalah doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu pasti pasti dikabul kenapa karena Allah sudah berjanji wa du'uni astajib lakum engkau minta akan aku kasih yang minta tak kasih yang minta tak kasih yang enggak pernah minta enggak bakal dikasih tapi karena kasih sayang Allah walaupun kita enggak minta juga dik dikasih ini kehebatan Allah. ini Walaupun tanpa kita meminta banyak hal kenikmatan yang tanpa kita meminta diberi oleh Allah Subhanahu Wataalla. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wataalla. Maka dari sini kalau kita boleh berbicara pihak, andaikan kita boleh berbicara pihak, pihak Allah, pihak hambanya. Kalau pihak dari Allah doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu Wataalla pasti pasti. Hasnya saja pihak dari kitanya ini lo bermasalah hmm. bermasa bermasalah pihak dari kitanya ini lo bermasalah ini maka dari sini ulama menyimpulkan bahwasannya seperti apa yang pernah disampaikan oleh guru kita perlu di dalam urusan berdoa kita itu memperhatikan tiga hal yang pertama adalah waktu-waktu pengkabulan doa ini penting ini waktu-waktu pengkabulan do, doa yang kedua, hakikat doa itu apa? Harus ngerti. Jangan sampai kita ini ngangkat tangan tapi enggak tahu doa itu modelnya kayak apa, enggak enggak tahu. Nah ini. Yang ketiga, evaluasi keadaan orang yang berdoa ini bermasalah enggak kepada Allah. Hmm. Insya Allah akan kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah sebelum barangkali kita kita kita ajukan hakikat doa dulu. Hakikat doa itu apa sih? Doa itu apa, Bapak Ibu? Doa itu adalah permohonan seorang hamba yang dilandasi rasa butuh kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi ingat, permohonan seorang hamba yang dilandasi rasa butuh kepada Allah Subhanahu SWT. Maka tidak sah doanya seorang hamba, dia minta tanpa memohon, dan dia minta tanpa menghadirkan butuh. Tidak sah ini. Kenapa ada orang berdoa kok sambil SMS-an? Kadang guyon. Tidak butuh ini sama Allah. Hmm? Mengangkat tangan suruh doa sambil SMS-an sama temannya. Sempat ngirim BBM. Ini bukan butuh kepada Allah. Gimana akan dikabul doanya? Wong Dia tidak ngerti hakikat doa. Tapi kalau dia butuh, menghadirkan emak anak butuh tidak terasa. Mengangkat tangan baru berkata, Ya Allah air matanya sudah berlinang-linang karena merasa butuh kepada Allah Subhanahuwataala. Maka kita harus ngerti hakikat doa adalah memohon kepada Allah dengan dilandasi rasa butuh yang sangat butuh itu kayak apa sih? Butuh itu apa? Butuh itu, masyaAllah, yang namanya butuh ibu ya digambarkan anda lagi susah, ya kan? Lagi susah anak masuk rumah sakit, jatah kontrakan habis dikeluarkan dari Kerjaan, oh ini Masya Allah, ngangkat tangan saya yakin dia nangis. Kenapa? Lagi butuh, lagi terhimpit benar dia. Nah ini hakikat doa seperti itu. Jadi hakikat doa adalah memohon kepada Allah dilandasi dengan makna butuh yang sangat kepada Allah subhanahu SWT ini. Dan sebenarnya walaupun kita tanpa meminta Allah pasti akan memberi kepada kita. Hanya saja kenapa kita kok dianjurkan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hitung-hitungan orang tua kami, Allah lebih tahu kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, lebih tahu. Apalagi urusan rezeki Allah lebih ngerti. Ini bakal punya anak tujuh ya, rezekinya sudah dikasih oleh Allah. Allah tahu. Sampai disebutkan. Di zaman Nabi Sulaiman ada semut itu dari kejauhan membawa daun, membawa da, daun. Semut dari kejauhan membawa daun. Diperhatikan setelah Nabi Muhammad Nabi Sulaiman ibadah kepada Allah memperhatikan itu semut. Semut itu membawa daun mau kemana? Eh tak taunya dia membawa daun nyamper ke tepi laut. Ternyata di tepi laut tersebut di situ ada katak. Akhirnya dia naik di punggungnya katak. Naik di punggungnya katak, katak loncat menyeberangi itu lautan sehingga ternyata di tengah lautan itu tersebut ada bebatuan. Jadi kayak ada danau gitu. Akhirnya tinggallah semut di situ. Ternyata apa? Ditanya oleh Nabi Sulaiman, hei, semut, kamu bawa daun jauh-jauh dari sana sampai menyeberangi lautan, apa maksudmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi rezeki kepada ulat yang ada di pulau ini. Subhanallah. Hmm? Kalau ulat sudah ada jatahnya apalagi jenengan, ha? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha tahu. Akan tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan. Andaikan tidak memohon pun Allah tahu Maha tahu kebutuhan kita apa? Kata imam Allah al-haddat kau kefani ilmu Rabbi min suali wabtihali sungguh mencukupkan kepadaku pengetahuan Allah Allah Maha tahu Allah Maha melihat kebutuhan hambanya Allah ngerti Andaikan hambanya gak minta Allah pun ngeri akan diberi oleh Allah Subhanahu Wataala dan betapa banyak pemberian yang tidak kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu Wataala. Jujur, kira-kira pagi tadi, sore tadi pernah gak doa, Ya Allah, kakiku tolong dijaga, Ya Allah, biar nanti majlis bisa enak jalan. Pernah doa kayak gitu? Gak pernah. Hmm. Ayo, pernah doa ya Allah, mataku tolong dijaga ya Allah, biar bisa melek ya Allah, tetap bisa melek, biar nanti ngaji enak. Pernah doa kayak gitu? Enggak pernah. Sekarang ya dijaga kaki kita. Jadi Allah Maha tahu Kebutuhan kita Allah mahat tahu. Hanya saja orang tua kami kenapa kita memohon kata Imam Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Faddu'ai, adapun do'aku aku mohon mengangkat tangan kepada Allah. Hali memohon dengan tangan tinggi-tinggi mengangkat kepada Allah. Syahidun sebagai saksi bukti biftikari. Sesungguhnya aku botoh kepada Allah Subhanahu SWT. Memang Allah mahat tahu akan tapi aku mengangkat tangan hadir ke majlis agar supaya ini makna dijadikan diriku ini butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini, ini adalah hakikat doa. Allah bakal bakal mengabulkan doa kita asal kita ngerti hakikat doa. doa. Selebihnya itu di dalam urusan berdoa Anda harus yakin pasti dikabul oleh Allah. Harus harus yakin. Kalau ada orang doa kepada Allah enggak yakin ya guyonan ini kemana ngangkat tangan ya Allah, kasih kemudian saya selamat dari penyakitku ya Allah. Tapi kayaknya enggak dikabul. Kan kurang ajar ini. Harus yakin, ngangkat tangan tuh harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata guru kami diumpamakan ada orang minta sumbangan, minta sumbangan Pembangunan masjid atau pembangunan apa ke salah satu orang yang mungkin dianggap mampu nyamper. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji gimana sehat semuanya Bu Haji. Mohon maaf bunten, mohon didoakan nih ada proyek ini pembangunan masjid gitu. Mau enggak Pak Haji, mau nitip, mau enggak. Tapi kayaknya Pak Haji enggak bakal ngasih, kira-kira dikasih enggak? Nanti kurang ajar ini. Sebelum apa-apa sudah seudon. Jelek perasaan? prasangka. Minta kepada Allah harus yakin. Allah maha pengkabul. Allah bakal dengar omongan kita. Allah bakal menyelesaikan urusan kita. Yakin. Akan tetapi ingat. Jangan yakin. Tok tidak tahu diri. Ada orang yakin Ustaz. Yakin doa itu akan dikabul. Tapi tidak tahu diri. Apa? Tadi mabuk mengangkat tangan ya Allah rezeki yakin tapi kurang ajar ya, orang tua kami enggak tahu di enggak tahu diri makanya nanti evaluasi nanti nanti evaluasi makanya dari sini orang tua kami ini hakikat doa hakikat doa doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin-yakin yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam satu riwayat disebutkan Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya tinggi-tinggi Sebelum itu tangan balik kok doanya belum dikabul Allah malu. Hmm. Jadi saking cepatnya pengkabulan doa Allah, si, si saat ada seorang hamba mengangkat tangan tinggi-tinggi sebelum itu tangan balik Allah malu nggak dikabul. Hmm. Begitu dahsyatnya Allah yang yang kasih kepada kita sampai urusan doa seperti itu. Hanya saja orang tua kami ulama membahas pengkabulan doa itu ada empat model pengkabulan doa itu ada empat model. Yang pertama, ada kalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa itu dikabulkan sesuai permintaannya. Ini yang pertama, sesuai permintaannya. Dia butuh apa dikasih oleh Allah, sesuai permintaannya. Minta mobil dikasih, minta rumah dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Pokoknya sesuai permintaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai permintaannya, akan tetapi ditunda oleh Allah sampai nunggu waktu yang pas. Hmm. Ditunda oleh Allah sampai nunggu waktu yang yang pas. Kenapa? Karena kalau waktunya nggak pas dia nggak syukur. Kalau waktunya nggak pas nggak syukur. Nggak syukur. Tapi kalau waktunya pas syukur. Bapak Ibu. Anda punya tabungan 1 juta di dompet Anda, punya uang 1 juta, tiba-tiba dapat terjeki 200 ribu, lebih gede tabungannya kan, syukurnya mah nyantai biasa, masih gede tabungan, tabungannya, tapi kalau 1 juta itu hilang, ya kan 1 juta i, hilang, jata buat belanja 1 bulan i, hilang, kira-kira jika diberi uang dua ribu gimana? Alhamdulillah dengan gitu. Jadi Allah itu bakal memberi pada waktu waktunya. Makanya ada, ada, ada pepatah mengatakan jika pada waktunya enak semuanya. Kalau pada waktunya mudah semua semuanya makanya Allah memberi pada waktu-waktunya itu yang kedua, yang ketiga ada kalanya pengkabulan doa tidak sesuai permintaan hambanya, ada pengkabulan doa tidak sesuai permintaan hambanya, ada hambanya minta uang terus, setiap selesai sholat duha ya Allah gajiku bulan-bulan depan naik, naik, naik terus, itu terus yang diminta itu, tapi oleh Allah Subhanahu ta'ala dikabulkan yang lainnya, apa? Istrinya dijaga oleh Allah. Gak pernah sakit. Ayo jujur pak. Gaji anda 10 juta. Tapi istri anda diopnama. Dua tahun. Ayo pak gak kelengar ayo. Hmm? Kita, makanya kita gak pernah mikir itu. Istri sehat. Ini Masya Allah karunia yang agung itu orang tua kami. Kalau istri sakit bapak ibu bayangkan. Ayo pak yang punya suami. Kalau istri sakit kebayang anda. Mau kerja. Istri sakit kerja. Nanak nasi. Gendong anak. Waduh gak kebayang. Hmm makanya ini orang minta rezeki rezeki terus enggak rezekinya tak ganti dengan kesehatan istrinya hmm. istrinya dua tahun enggak pernah sakit tiga tahun enggak pernah sakit lo ini ada pengkabulan doa tapi bentuknya lah lain Allah lebih ngerti kebutuhan hamba hambanya itu yang ketiga yang keempat ada galanya pengkabulan doa itu berupa pahala di hadapan Allah nanti di hari kiamat Hmm. Adakalanya kalanya pengkabulan doa berupa pahala, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Adua hual ibadah, doa itu adalah ibadah. Hmm. Dikabul nggak dikabul ada pahalanya, bu. Dikabul nggak dikabul ada pahalanya, pak. Sehingga nanti akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Bahkan ada hamba Allah nanti di hari kiamat dia heran, kagum. Ya Allah ini pahala apa? Kok banyak sekali ya Allah? Ini pahalamu di dunia engkau minta kepadaku. Akan tapi tak kabul berupa paha, pahala. Kata itu hamba. Andaikan itu hamba-hambamu ya Allah. Di dunia tahu pengkabulan doa di akhirat berupa pahala segede seperti ini. Niscaya mereka semuanya minta mending dikabul di akhirat saja. Hmm. Karena di akhirat itu kita butuh pahala bu. Hmm di akhirat butuh pahala, Pak. Di dunia kan kita mintanya rumah, minta ini, minta itu. Eh dikabul oleh Allah paha, pahala. Kalau di, di surga di akhirat enggak butuh kita rumah, enggak butuh kita mobil, enggak butuh kita dunia. Di akhirat kita butuh pahala. Makanya yang keempat ini ada kalanya pengkabulan doa berupa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ini orang tua kami. ini ini termasuk adalah hakikatnya doa Doaklah. Setelah ini hakikat doa selesai, orang tua kami lah kita yang kedua memperhatikan waktu-waktu yang bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wataala. Memperhatikan waktu-waktu yang bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya ada waktu-waktu yang bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada waktu dalam setahun. Ini diperhatikan ini. Orang-orang soleh itu bapak ibu selalu memperhatikan waktu-waktu ini bahkan Nabi Muhammad saw sendiri yang doanya tidak mungkin ditolak masih memperhatikan waktu-waktu seperti ini apalagi kita memang waktu-waktu seperti ini bukan utama utamanya itu nanti keadaan orang yang meminta tapi perlu diperhatikan ada waktu dalam satu tahun doa itu bakal dikabul oleh Allah subhanahu wa taala waktunya tahunan kapan itu di saat orang lagi wukuf di padang arafah lagi orang itu wukuf di padang arafah yang haji yang tidak haji doanya dikabul oleh Allah ini, ini setahun tahunan ini pasti itu orang kalau lagi wukuf di arafah wukuf itu tinggal di di, di arafah itu itu yang haji atau nggak haji semuanya punya kesempatan untuk dikabulkan doanya oleh Allah nah ini ini yang yang pertama dalam waktu setahun ada waktu dalam satu bulan sebulan sekali ada Waktu satu bulan kapan itu? Waktu di saat kita dianjurkan untuk berpuasa. Dalam satu bulan itu kan ada waktu kita dianjurkan berpuasa. Namanya puasa putih. Yaumul abiyat puasa putih 13, 14, 15. Akan tapi pakai hitungan kalender hijri. Hijriya, bukan kalender umum ya. Pakai hitungan hijriah. hijri. Itu waktu yang bakal dikabul oleh Allah. 13, 14, 15 dari kalender hijri hijriya. sekarang bulan apa bu? bulan apa sekarang? Hah? jangan Februari bu kok masih Februari sudah ngaji berapa tahun sama buunya masih Februari Hah? Rubi Usani atau Jumatil Awal? Hmm? sudah masuk Jumatil Aw Awal ya sudah masuk Jumatil Awal ini Bapak Ibu ya awas ya ngomong Februari itu awas ini, jangan-jangan sudah siap-siap itu bulan Februari itu, haram nggak boleh ya Februari awas ini Februari ini aja ada hari yang merusak itu, nah, ya hari yang rusak makanya tolong putra putrinya dijaga, ya bahasanya si indah hari kasih sayang, ya kan, Wah, hari kasih sayang siapa yang nggak senang memang di, di umat Islam sendiri pun setiap hari harus hari kasih sayang itu setiap hari akan tetapi ini kalimatnya indah tapi tujuannya rusak malah petaka haram bahkan saya dengar kabar ibu orang tua kami naudzubillah min dalik ini di Malang sana ternyata malam 3 malam 14 malam yang katanya hari kasih sayang itu ternyata di situ sudah menyiapkan pesta laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tambah enggak karu karuan sudah. Hmm. Katanya hari kasih sayang gimana hari kasih sayang apa ini rusak itu. Ya. Lebih lebih hina daripada zina. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nauzubillah min Tapi sayangnya oleh sebagian pemerintah didukung. Ya mudah-mudahan kita di, diberi oleh Allah pemerintah yang benar kan gitu ada salah satu pemerintah orang yang di, yang yang dikasih yang diberi kekuasaan oleh Allah. Yang penting enggak nyebarin ayat katanya mau terserah mau laki-laki sama laki-laki terserah, mau perempuan sama perempuan. Ini gimana pemerintah kayak gini hmm? Makanya tolong diperhatikan orang tua kami ya. Awas kita enggak usah ikut-ikutan itu. Makanya yang punya baju pink jangan dipakai dulu bulan Februari ya. Yang punya baju pink jangan dipakai dulu. Takut ngikut siar mereka. Karena sekarang coba sualayan-sualayan gambarnya pink KB. Iya kan? Pink KB gambarnya itu orang tua kami. Iya kan? Dan nanti Naudzubillah Mindalik ada coklat dibagi gratis-gratis. Atau mungkin coklat dijual murah dengan hadiah. Naudzubillah Mindalik hadiah apa itu? Hmm. Makanya sudah gak usah ikut-ikutan. Putra-putri kita tolong dikontrol ya, dikontrol, Mending beli kambing nyati di rumah Daripada ikut-ikutan itu ya Sudah Mending kayak gitu Punya anak lima nak Awas Malam 14 inti jangan keluar Malam 14, 15, 16 jangan keluar Sudah Ayo kita nyati Kambing guling di rumah Itu lebih baik itu Iya lebih baik itu Daripada keluar itu siarnya orang-orang di luar agama Islam. Sudah enggak perlu dibahas itu orang tua kami. Baik, itu bapak ibu ya. Jadi ada waktu satu bulan sekali, 13, 14, 15. Itu waktu yang bakal dikabul oleh Allah. Ada waktu satu minggu sekali, ada. Kapan? Hari Jumat. Dalam riwayat malam Jumat. Hari Jumat, malam Jum, Malam Jumat. Ini juga waktu-waktu yang bakal dikabul oleh Allah. Bahkan di hari Jumat sendiri... Bahkan di hari Jumat sendiri itu ada momen yang istimewa. Kapan itu? Di saat khotib lagi duduk di antara dua khutbah. Khotib lagi duduk di antara dua khutbah. Itu waktu yang istimewa untuk kita memohon kepada Allah. Baik yang Jumatan ataupun ibu-ibu yang enggak Jumatan. Sama. Makanya Bu dengerin orang baca khotib itu. Walaupun dari rumah itu. ya Jangan tidur Pak. Waduh kalau Jumatan itu paling senang mojok. Ya, Jumatan mojok les Ketemu khumat Allahu akbar Allahu akbar Iman Ada waktu istimewa ini Iya kan Orang-orang solek Tidak pernah melewatkan itu Barang tua kami Tidak pernah melewatkan itu Sebentar itu Duduk di antara dua khutbah Itu sebentar ibu Gak sampai lima menit itu Iman Iman benar Ambil itu Doa Ambil itu Waktu itu Agar supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga nanti setiap hari setiap hari pengkabulan doa ada kapan? sepertiga malam sepertiga malam ini waktu yang istimewa juga ini. sepertiga ma, sepertiga malam atau sepertiga akhir di atas jam 2 di atas jam 3, pokoknya semakin kesana itu, momen semakin hebat di dalam urusan do, doa sampai Allah membeber pengampunannya alamin Hei, adakah yang bangun kepadaku yang mau minta ampun Fa'Alfirola, ni saya akan aku ampun, ampuni. Allah, min mustarzkin. Adakah yang bangun di malam hari ini yang minta rezeki kepada ku? akan aku beri. Kapan? Setiap malam. Makanya Bapak ibu dipaksa untuk bangun di malam hari, walaupun sesaat, tak apa, apa. Walaupun nanti tidur lagi, tak apa. -apa. Ambil jam 3 beker jam 3 jam tiga, salat dua rakaat saya itu mengangkat tangan kepada Allah setengah jam aja setelah itu tidur lagi tapi awas kebablasan ya kebablasan nanti tidak ketemu dia ngambil salat malam subuhnya kesiangan ya percuma dia tapi tetap artinya apa harus berusaha berusaha orang tua kami orang-orang saleh tidak pernah meninggalkan bangun malam fa innahu da bus solihin sesungguhnya bangun malam itu termasuk kebiasaan orang-orang saleh Pembesar-pembesar imam mulai dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hamal, uh, Imam Abu Hanifa, beliau-beliau orang yang senantiasa tidak pernah tidur jika malam hari tiba, enggak, enggak pernah tidur beliau. Imam Abu Hanifa disebutkan 40 tahun beliau solat subuh pakai wudu isyak, 40 tahun solat subuh pakai wudu isyak. Terus ngapain semalam itu ya orang itu ya? Imam Abu Hanifah itu. Anda tahu, bang Isyak jam berapa? Jam 8. Iya kan? Isyak jam 8. subuh jam berapa? Setengah 5. Coba beliau sholat subuh pakai wudhu Isyak. Anda berapa kali ngambil wudhu? <laughs> berapa kali ibu? Artinya apa? Orang-orang sholat itu bapak ibu kalau malam hari itu gak pernah tidur beliau. Syekh Abdul Qadir Jalani disebutkan beliau itu mujahadanya bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau malam hari itu datang beliau itu ibadah di atas batu, batunya di tengah-tengah sungai. Batunya di tengah-tengah sungai. Artinya apa Ibu? Kalau ngantuk nyemplung sungai, bangun lagi. Seperti itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Pengikutnya di tengah ranjangnya tidur jadinya Pengikutnya Sholat Bapak Ibu sholat malam di atas ranjangnya Bapak Ibu Makanya tidak dianjurkan kita sholat di atas ranjang Kenapa? Kalau sholat di atas ranjang itu hukumnya makro Semakin kamu sujud semakin nyungsep Ngantuk nanti jadinya kan gitu Iya, kok namanya kasur, orang tua kami kasur itu kan kalau kalau ditekeni pun semakin mendelek gitu. Makanya tidak dianjurkan kita ibadah di atas ranjang, di atas apa? Di atas kasur nggak dianjurkan, makro hukumnya. Kita itu kalau kalau sucut dianjurkan sujud kepada sesuatu yang yang tetap sehingga kalau kita memberatkan kepala kita itu memang benar-benar akan terasa makna apa butuh kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Syaikh Abdul Qadir jalani ibadahnya seperti itu orang tua kami. Makanya beliau mendapatkan titel Sultanul Awliya Pemimpin para wali Anda pemimpin apa Pak? Anda pemimpin apa Bu? Beda Makanya kalau ingin beda di hadapan Allah Ya kualitas ibadah kita dibedain dong ya kan? Syah Abdul Qadir Jalani Pengen beda di hadapan Allah Ibadahnya seperti itu Imam Abu Hanif, Imam Imam Syafi'i disebutkan Imam Syafi'i Imam Malik gak pernah tidur itu malam itu. Pokoknya kalau malam hari dijadikan kayak siang. Nah Ini artinya apa? Karena beliau ngerti manfaat bangun malam itu ngerti terkabulnya doa itu adalah ngerti makanya. Tapi kalau anda gak usah sampai semalam suntuk gak jadi kerja nanti. Sudah ngambil secukupnya saja kan gitu. Ya ngambil secukupnya sah? Secukupnya saja. orang tua kami. Walaupun rezeki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yakin enggak sih rezeki dijamin oleh Allah? Yakin benar? Hmm? Benar? Walaupun enggak kerja yakin? Huh? Walaupun enggak kerja yakin? Kami kan sudah pernah cerita di sini Itu ada orang-orang gila Yang tinggal di condol, di gardu itu ya kan Mana kerja dia itu? Ya kan Dua hari enggak makan itu Sehari lah nggak makan, tiba-tiba ada orang tukang bakso, ya kan, lewat untuk kasihan ini orang gila nggak makan, dibungkusin dua bungkus, nggak kerja, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wataala, makanya yakin, pingin kayak gitu, gila dulu, ya, yeah. stress dulu, nanti dikirim oleh Allah. Nah kalau seger bugar kayak gini, kayak gitu ya yang nggak bener kalau seger bugar kayak gini ya ikhtiar dong, usaha dong, ikhtiar adalah dianjurkan kan gitu. Oh, gila kayak gitu ya itu sudah sudah sudah rezekinya memang makanya kata kata Imam Abu Hanifah. kalau ada orang nunggu rezeki Allah dengan hanya di masjid saja Iya kan gitu nggak mau keluar keluar ya kayak orang gila dulu baru nanti dikirim oleh Allah subhanahuwataala baik ini orang tua kami ya itu di dalam urusan ber, apa di dalam urusan berdoa ya itu ada semalam semalam ada semalam setiap hari hari Jumat juga ada. Bahkan ada setiap saat selesai salat, le ini ya. Setelah salat jangan lupa mohon kalau selesai salat jangan buru-buru. Itu momen istimewa untuk terkabulnya doa. Makanya tolong kalau selesai salat diam dulu. 10 menit, 5 menit nangis kepada Allah Subhanahu wa Bahkan di dalam salat sendiri juga ada waktu yang istimewa. Kapan? Di saat kita sujud. Akrobma, akrob, akrobumaya kunul, abdumir Robi, fawa sajid, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah, tatkala dia lagi sujud, faaksi rufi hiduah, maka perbanyaklah apa perbanyaklah doa di waktu itu. Jadi paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya kepada Allah kapan bu? Lagi sujud, maka berbanyak di situ berdo, berdoa, tapi ingat. Kalau jadi imam tidak dianjurkan, ya. Kalau jadi imam tidak dianjur, dianjurkan. Jadi imam tidak dianjurkan, orang tua kami. Kalau jadi imam, masya allah ini ngamalkan hadis Nabi Muhammad. Ia kan jadi imam, sujudnya satu jam, jamaahnya gimana, orang tua kami. Ya, tidak dianjur, dianjurkan. Kalau jadi imam tidak boleh lebih baca tasbeeh daripada tiga kali. Kalau lebih daripada tiga kali, hukumnya makruh, nggak dapat pahala. Ya, apalagi sampai baca doa doa yang panjang tidak dianjurkan tapi kalau sholat sendirian sok ibu sujud sendirian di sana di kamar ibu mau satu jam dua jam boleh tapi kalau sholat berjamaah tidak boleh makmum juga sama makmum imamnya sih sujudnya biasa makmumnya dilama-lamain sampai ketinggalan dua rokon imam batal sholatnya nggak hmm, boleh ini ada orang makmum ngamalkan ilmu tapi enggak belajar fikih. Iya kan? Ngamal ilmu kata Ustaz Saif paling dekatnya seorang hamba kepada Allah lagi sujud, iya kan? Imamnya sudah berdiri baca Fatihah, dia tetap sujud orang tua kami. Imamnya rukuk tetap sujud. Imamnya itidal tetap sujud batal salatnya. Karena yang membatalkan salat itu di antaranya makmum tidak boleh ketinggalan dua rukun dengan imam. Ya, tidak boleh ketinggalan dua rukun dari I, imam. Kalau ketinggalan dua rukun dengan sengaja, maka hukumnya batal. Pentuah kami ini ya, itu. Ada juga nanti pengkabulan doa kapan itu di saat turun hujan. Turun hujan ini Bapak Ibu pengkabulan doa. Ini malah ada hujan, oh, hujan lagi, hujan lagi, lagi. Orang enggak ngerti ya, keder kalau enggak ngerti itu, Bu. Padahal harusnya ya Allah hujan pengkabulan doa. Nangis, ya Allah. NabiMu pernah bersabda kalau turun hujan, kau akan mengkapulan doa, maka minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada kalanya lagi orang tua kami mengkapulan doa itu waktunya kapan di saat kita diuji oleh Allah. InnaAllah idah ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah kalau mencintai hambanya pasti hambanya diuji. Hattaya semaata dorru sehingga terdengar suara rintihan yang ngadu kepada Allah subhanahu wataala. Makanya orang-orang solat itu Bapak ibu satu minggu enggak dikasih ujian, nangis. Jangan-jangan aku dipalingkan dari Allah. Jangan-jangan aku ditinggal dari Allah subhanahu wataala. Kita berapa tahun enggak diuji. Kadang satu tahun enggak diuji kita oleh Allah. Harus curiga dong kita. Satu bulan dua bulan ini ulama satu minggu enggak diuji, enggak dikasih sakit, enggak dikasih ini nangis. Kalau kita kan sebaliknya orang tua kami ya, dua tahun masyaallah saya disayang oleh Allah, enggak pernah sakit. Enggak pernah dikasih ujian, keliru ketuker itu, yang dikasih ujian ini yang disayang oleh Allah. Makanya setelah ini orang tua kami ada musibah apapun yakin ini pengangkatan derajat. Ya, peleburan pahala, ya, pengabulan doa maka optimis kepada Allah ya tidak pesimis kepada Allah Subhanahu wa baik itu orang tua kami ini termasuk di antara waktu-waktu yang bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa dan yang terakhir ini yang paling penting yang terakhir ini keadaan orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ulama sepakat yang menjadikan doa tidak dikabul oleh Allah satu dosa-dosa ini dosa do dosa, dosa durhaka sama orang tua Gak akur dengan tetangga Rebutan waris Makan yang haram Pekerjaannya haram Sehingga Rasulullah pernah Asad Ada seorang laki-laki Bajunya compang camping Wa akhbar Dan mukanya berdebu Ada seorang laki-laki Masya Allah secara dohir Kayak gak cinta dunia Bajunya compang camping Mukanya berdebu ngangkat tangan tinggi-tinggi Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab kata Nabi Muhammad fa anna yustajabu bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah malbasuhu haramun pakaian yang dipakai walaupun compang-camping ternyata haram wa matamuhu haram makanannya juga haram wa mashrubuhu haram minumannya juga haram wa hudiya bil haram tadi makan siam pun uangnya haram bagaimana akan dikabul doanya oleh Allah Walaupun dia doa di hadapan Ka'bah. Sampai menitikkan air mata darah. Tidak bakal dikabul oleh Allah. Kenapa? Makan yang haram. Makanya unik Bapak Ibu. Ada orang itu setiap bulan hobi umroh. Setiap tahun haji. Tapi uangnya rebutan warisan. Gimana mau diterima oleh Allah. Hmm? Oh, kalau ke masjid pakai motor orang tua kami. Bangun malam ke masjid. Raya Al-Adham pakai motor. Kata Imam Ghazali. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan khususnya urusan yang haram, makanan yang haram, urusan ibadah paling rajin. Ketipu dia, rajin. Ngaji pengajian, kalau, kalau berjamaah di shop yang pertama, tapi motor yang dipakai ngerebut punya hak adiknya di mana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa hati-hati. Makanya inilah yang menjadikan sebab doa tidak diterima dosa-dosa. Maka dari sini ulama sepakat kunci diterimanya doa di hadapan Allah tobat. Hmm, ini to tobat. Tinggalin dulu yang haram itu. Tinggalin dulu yang haram Urusan dosa-dosa yang pernah dilakukan tinggalin dulu Sambil saya itu di saat mau minta doa kepada Allah istighfar dulu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sekali duduk Dalam riwayat sehari semalam tidak pernah kurang istighfarnya 100K, 100 kali badal beliau tidak pernah melakukan do, dosa tapi beliau istighfar sehari semalam tidak kurang dari seratus kali. Makanya doa beliau masya Allah orang tua akan mustajah benar. Karena diawali dengan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diperhatikan ya. Jangan sampai ini. Mungkin bisa jadi kenapa doanya gak dikabul. Wong durhaka sama orang tuanya. Hmm. Orang tuanya dianiaya disia-siakan. Kadang durhaka itu Bapak Ibu itu kata Buya benar. Durhaka kepada orang tua itu halus Bapak Ibu. Sampai kemarin itu Bapak Ibu Masya Allah, ada seorang keluarga melakukan rehlah. Jalan-jalanlah. Kebetulan anaknya itu punya anak banyak. Akhirnya bagaimana orang tua kami? Karena mobilnya sempit. Subhanallah, karena gak dipikir orang tua kami. Tak tahunya apa. Ibunya taruh di bagasi belakang. Coba lihat. Ibunya taruh di bagasi belakang orang tua kami kena razia sama polisi. Ini siapa kok tahu di belakang ibu saya. Astagfirullah. Makanya hati-hati, ibu Mau doa kayak apa dikabul oleh Allah kalau kita zalim sama orang tua kita? Enggak bisa. Enggak enggak ada gitu. Hmm. Sebuah ulama menyebutkan, kamu ziarah ke wali-wali, dia -wali. ya kan ziarah wali Gunung Jati. Ziarah ini ziaro ini Ente lupa ziarah di rumahmu. Itu wali di atas wali itu orang tua kita itu. Makanya kalau sudah punya orang tua itu Bapak Ibu itu enak. Jimat dunia akhirat itu. Kalau orang tua ngomong nak beres, beres semuanya orang tua kami. Kami membuktikan sendiri Bapak Ibu. Kami itu kalau punya haja pasti ngadu ke Ibu. Ya ngadu ke ada Allah ya pasti. Tapi ngadu kepada Ibu. ibu Saya punya haja, beres nak. Insya Allah dipermudah oleh nak. Itu gak capek lama Ibu, gak sampai satu bulan. Gul, gul. Pokoknya sudah orang tua yang istimewa. Makanya kalau masih punya orang tua ibu itu sapu jaga dunia akhirat. Kalau gak punya orang tua itu sudah jimatnya sudah hilang. itu. Makanya masih punya orang tua. Ayo. Jadikan orang tuamu raja dan ratu di dalam rumahmu. Diperhatikan benar. Jadi kalau ingin cepat dikabul. Karena doanya orang tua kepada anaknya. Seperti hanya doanya seorang nabi kepada umatnya. Yang tidak bakal ditolak oleh Allah. Nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala awas durhaka sama orang tua awas ribut dengan tetangga dolim, ini juga menjadikan sebab doa tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu diantaranya maka dari sini orang tua kami di saat kita minta kepada Allah ayo baca istighfar dulu, merenung dulu tobat dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, nah, setelah itu orang tua kami dianjurkan juga kalau kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita bertobat kepada Allah, maka tolong dikondisikan kalau kita minta kepada Allah dalam keadaan suci. ya Kalau mengadakan tangan dalam keadaan suci. Makanya tolong orang tua kami, termasuk ciri orang yang rindu pengen nyampe kepada Allah, wuduknya enggak pernah batal. Orang itu kalau wuduknya enggak pernah batal orang tua kami, itu diintil oleh para malaikat Intil ada nanti dalam kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah Allah Hadrat beliau itu kan mengajak orang untuk untuk, untuk cepat nyampe kepada Allah tu diantaranya kalau ingin cepat nyampe kepada Allah jangan pernah batal wudhu atau mungkin kalau wudhunya batal cepat ngambil lagi ngambil waktu ngambil lagi wudhu barangkali ibunya ngomong ustad kalau saya khut gimana ustadan gitu orang khut doa gimana orang khut boleh ibu ya Ini keistimewanya bagi seorang perempuan Karena orang head tidak boleh ngambil wudhu Orang head ngambil wudhu hukumnya haram ya Yang boleh ngambil wudhu itu Di saat hadas besar Dua sebab Karena hubungan suami istri Atau karena keluar air mani Kalau hubungan suami istri atau keluar air mani kok kita gak sempat mandi Maka kita boleh ngambil wudhu dulu Disunahkan Itu ngambil wudhu dulu Tapi kalau lagi head Nifas ngambil wudhu hukumnya ha, haram Lalu bagaimana kita ustadz? Apakah boleh di saat kita datang bulan angkat tangan? Boleh, karena Allah maha ta, maha tahu. Makanya tolong kalau datang bulan bapak ibu jangan ngebluk apa ngebluk itu kata bahasa Jawanya itu. Ada orang perempuan itu kalau sudah datang bulan, waduh malesnya pol. Yang biasanya kalau bangun jam tiga karena datang bulan ya lolos sudah jam tujuh. Semuanya males semuanya oh enggak, enggak usah. Kalau memang datang bulan, biasanya kita ini bangun jam tiga tetap jam tiga, hanya saja nggak perlu sholat, tinggal diganti dikir. Setelah dikir, kita mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik itu yang pertama ngambil wudhu, ya. Terus yang kedua jangan lupa didahului sholat hajatnya. Jangan buru-buru didahului sholat h, ha, hajat sholat dua rakaat dulu. Ini sering lupa, sering lupa, sering lupa kita ini kalau anak kita sakit waduh oh pertama kali apa obat apa kan gitu. Iya kan? Obat apa? Padahal pertama kali harusnya kita sholat hajat dulu ya Allah, anakku mau tak bawa ke dokter ya Allah, sudah tiga hari panas kok enggak turun-turun ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah untuk cepat sembuh. Lah baru setelah sholat hajat nilpun dokter, daftar, dapat daftar berapa lah nyamper ke dokter. Tapi setelah ini kadang lupa bukan itu saja orang tua kami kadang ustadz juga sama kalau sudah sakit anaknya bawa dokter bawa dokter lupa gak minta kepada Allah salat hajat dulu ini lah setelah salat hajat minta kepada Allah dan dikondisikan juga kalau kita minta kepada Allah ngadep kiblat menghadap kiblat ini ada keutamaan juga orang tua kami menghadap kib menghadap kiblat boleh mungkin kalau terpaksa ternyata kita kita menghadap kayak kita mungkin kayak majelis kayak gini kita menghadap ke jamaah ya mungkin tidak tidak masalah akan tapi utamanya itu menghadap kib, kiblat. Ada keutamaan sendiri orang menghadap kiblat itu. Ada. Dulu itu ada seorang pemuda dua orang pemuda yang belajar ilmu agama sama ilmunya sama, kualitasnya sama, hanya saja keberkahan di antara salah satu dua pemuda itu ada yang keberkahannya lebih setelah ditengok-tengok kenapa ya padahal aku gak pernah melanggar mau belajar bareng ini tapi ternyata ada yang lebih berkah salah satu dari temannya itu lebih berkah daripada teman yang lainnya itu ternyata setelah ditengok-tengok temannya yang paling berkah itu bias, gak, gak pernah mau belajar kecuali ngadep kiblat oh ini keutamaannya jadi gak mau belajar baca kitab hafal-hafalan kecuali menghadap kib, kiblat Loh, temannya satunya itu asal-asalan kalau baca kitab mutola'ah ya salah asalan seketemunya ternyata pulang ada keberkahan sendiri. Ya makanya ini keberkahan orang menghadap kiblat. Wong kita salatnya menghadap kiblat, apalagi doa, do'a orang tua kami lah ini ya. Setelah itu orang tua kami selebihnya daripada itu di dalam urusan berdoa jangan buru-buru minta dikabul. Kalau ada orang buru-buru minta dikabul ini tanda doanya enggak dikabul oleh Allah. 20 tahun saya sholat tuha kok masih melarat. Oh ini enggak dikabul doanya ini oleh Allah ini. Enggak, enggak boleh buru-buru itu. Allah akan mengkabulkan doa hambanya malam ya'jal. Selagi hambanya enggak buru-buru. Makanya sudah dikabul enggak dikabul terserah Allah. Yang penting kita berdoa. berdoa. Andai kan enggak dikabul ingat doa adalah ibadah. Nanti dapat pahala, pahala sudah. Jadi dikabul enggak dikabul ya sudah kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa Makanya jangan buru-buru. Ustadz ini gimana, Ustaz? Saya sudah berdoa 50 tahun kok masih kayak gini. Loh, ini tanda enggak dikabulkan doanya ini. Ya. Jangan buru-buru. Makanya sabar di dalam urusan berdoa itu sah, sabar sabar sampai nanti di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ini. Terus di antara lagi orang tua kami termasuk pengkabulan doa yang lainnya. Cara pengkabulan doa yang lainnya adalah di antaranya lagi ialah orang tua kami membawa amal kebaikan tawasul. Tawasul. Tawasul itu memohon kepada Allah membawa amal kebaikan. Ini dianjurkan satu hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang seorang tiga pemuda Yang terperangkap ada di gua Sehingga dia minta kepada Allah Ya Allah tolong buka ya Allah Pintu gua ini Karena kebaikanku ngabdi kepada orang tua Dibuka saat itu Lagi minta lagi ya Allah Terus sampai tiga orang ini selesai semua Maka dari sini boleh Ya Allah kami malam ini hadir Pengajian ya Allah Barokah dari hadir pengajian ini ya Allah, kabul doa-doa kami ya Allah. Ibu saya yang sakit beri kesembuhan ya Allah. Anakku yang sana ini yang di pesantren kasih ilmu yang manfaat ya Allah. Ini dianjurkan ini. Ya. Tawassul bidu'a ya. Tawassul meminta kepada Allah dengan membawa orang-orang soleh. atau membawa amal-amal soleh. ini sangat dianjur, dianjurkan ini. Lah ini termasuk cara perkabulan doa. Adapun dalilnya sangat banyak ya. Kalau ada yang enggak terima nanti duduk setelah ini ya, dalil-dalilan nanti. Barangkali ada yang ngomong, ini mana? Apa tawasul boleh ini? Oh, duduk nanti kan gitu. Ya, duduk berduaan nanti sampai jam 1 boleh nanti. dalil dalilan Ya. Terus yang ke yang terakhir Bang tua kami termasuk cara pengkabulan doa biar cepat mendoakan orang lain. Oh, ini sudah ini. Ini paling citu ini. Mendoakan orang lain orang lain, kalau pengen cepat doa anda dikabul oleh Allah jangan lupa, doain orang lain pasti dikabul oleh Allah nanti kenapa? malaikat berkata wala gabimislin kamu dapat duluan ibu pengen kaya raya enggak? bu? pengen kaya raya enggak? melarat berarti kalau enggak jawab ya gitu, hmm? Loh, kenapa? ngomong pengen-pengen gitu, enggak apa-apa kaya raya masuk sur pak pengen kaya raya enggak pak? doain tetanggamu dulu, doain tetangga kita dulu. Kalau ibu pengen dijadikan kaya raya tetangganya dulu, ya Allah tetanggaku itu ya Allah bangun kelar, bangun rumah enggak kelar-kelar, ya Allah kasih kemudahan, ya Allah rumahnya dikelarkan, ya Allah kasih kemudahan bisa bayar tukang batanya tercukupi. Apa kata malaikat? Wala gabimisin, kamu dapat duluan, kamu dapat yang sah, yang sama, jujur. Mohon maaf, Anda yang koncengan katanya sahabat itu. Kalau ke majelis kadang bareng satu mobil. Ayo, didoakan enggak itu? hmm, Jujur orang tua kami lupa. Naik angkot bareng. Makan gaduh-gaduh bareng. Solat lupa doa. Ini pengkhianat ini orang tua kami ini. Iya kan? Makanya kenapa kok? Mohon maaf kehidupannya kok kayak gitu-gitu terus kenapa? Lupa enggak pernah doakan temennya. Wong yang nyamperin kalau mau majelis di masjid apa masjid Adam itu, wong yang nyamperin itu temennya, tapi lupa nggak pernah doakan. Ya, makanya mulai sekarang ibu kalau ingin doa cepat dikabul, bagaimana doain orang lain dulu. Ya. Kalau ibu ingin punya anak soleh, jangan lupa doain tetangga anaknya. Mungkin barangkali jenengannya Allah ada tetangga punya anak perempuan, perempuannya pulang malam-malam perempuan sudah umur 16 pulangnya malam-malam, jam 1 malam awas, didoakan ya Allah jadikan itu perempuan anak yang soleha ya Allah, jadikan orang tuanya mudah ngontrol ya Allah bimbing dia ya Allah, apa kata malaikat anakmu benar dulu anakmu benar dulu tapi kalau kita gak pernah doain orang doain kita teruskan gitu gak bakal cepat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, inilah termasuk agar supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa jadi nanti pulang semakin mantap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Baik, inilah yang bisa kami sampaikan selanjutnya barangkali masih ada waktu dilanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Chef atas tausiahnya. Dipersilahkan Bapak-bapak yang ingin bertanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ke dari Kota Bumi Ada tiga pertanyaan Tiga pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz Tiga pertanyaan, pertanyaan. pertanyaan. Baik Pertama Kalau makmum masbuk, Ma masbuk. Tidak mendapatkan Al-Fatihah Imam Apa dapat satu rukat Dan Baik. apa dasarnya gitu Baik. Yang kedua Eh uh, ada pendapat kalau later, malam Laitul Qadar itu udah enggak turun lagi, karena ada yang berdapat uh, masih turun lagi. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Uh, itu dulu yang tinggal lupa. Yang tinggal lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Baik. lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm, Alhamdulillah Ustaz Abu Hanifah Guru kita telah datang di Masjid Al-Abdham ini amin, amin. Ustaz Saya ingin bertanya Tadi kata Ustaz Doa yang mustajab itu doa orang tua Bagaikan doa Nabi buat umat-umatnya kata Ustaz Bagaimana kalau orang tua saya itu non muslim. Baik. Apakah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ya, Baik. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahwat. Tadi Ibu maju. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz saya mau tanya tapi di luar tema Apa hukumnya bagi orang yang paham agama Jika dia melakukan sumpah di atas Al-Quran Dan menyebut nama Allah Tapi dengan kebohongan Apakah Allah akan memberikan azab atau bagaimana? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cukup? Cukup? Cukup Baik pertanyaan yang pertama adalah tentang makmum masbuk. Apa yang dinamakan makmum masbuk itu? Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menemukan fateha bareng dengan i, imam. Tidak menemukan fateha bareng dari i, dari imam. Maka jika ada seorang makmum seperti ini, apakah dia nyampe satu rokaat ataukah tidak Pak Ustadz? Ditengok dulu, kalau ternyata dia Men, tidak menemukan Fatihah imam itu karena memang dia baru datang ya contoh imam sudah baca surat al-ikhlas ayat terakhir, terakhir dia datang Allahu akbar takbir kan sehingga dia mendapatkan ayat terakhir dari surat al-ikhlas maka enggak cukup dipakai untuk membaca Fatihah lalu bagaimana ini Isad maka dia langsung ngikut imam imamnya rukuk dia langsung ikut rukuk Rokok maka itu tetap dianggap satu rokaat. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak menemukan fathahnya karena ngelamun bengong ada mungkin sholatnya bareng sama imam Allah Wabarakatuh. Tapi mikir utang ibu, mohon maaf mikir utang lama gitu sampai ingat ya Allah ini imam sudah rokok saya belum baca fath fathah. Nah ini kok tiba-tiba ngikut rokok tidak dianggap satu rokaat Iya kan? Kenapa? Karena dia itu ketinggalan Fatihanya imam tidak menemukan karena apa? Beng, bengong. Lalu bagaimana harusnya dia? Harusnya dia baca Fatihah sampai selesai walaupun ketinggalan dua rukun panjang enggak apa-apa. Ya? Enggak apa, apa Biasanya yang sering terjadi makmum masbuk itu orang tua kami ya makmumnya sudah selesai baca Fatihah, kita baru dah dateng ya kan makanya anda datang itu di saat anda takbir anda perkirakan cukup nggak anda baca fatihah oh nggak cukup langsung ikut mak langsung ikut imam imam rukuk langsung ikut rukuk itu satu dianggap satu roka rokaat kalau masih imam dalam keadaan berdiri walaupun nggak cukup baca fatihah anda tetap dikatakan satu roka rokaat tapi kalau sekarang imamnya sudah rukuk imamnya sudah rukuk bagaimana ustad kalau imamnya masih uh, sudah rokok, Anda ngikut Allahu Akbar. Kemudian Anda pun masih menemukan rokoknya imam, itu juga masih tetap. Tapi kalau imamnya itidal, Anda takbir Allahu Akbar, ya tinggal ikut itidal, tapi enggak dianggap satu roka, rokaat. Insya Allah jelas ya. Jelas Pak. Ya Jadi jelas. Tapi kebiasaannya itu, ya kejadiannya seperti itu. Mak imam, sudah ayat terakhir, ya kan kita datang. Berarti kita langsung ikut i. Imam karena kita tidak menemukan tempo cukup dipakai baca fatih fathah beda tadi yang awal kalau karena bengong atau mungkin bukan bengong ibu insya allah kalau orang solat bengong nggak ada ya kan gitu nah ini ada bacaan fathahnya lemot karena dia baru masuk Islam nggak afal alhamdulillahirobbilalamin nah ini ini apa, imamnya sudah al ikhlas ayat terakhir lah ini gimana ini akan ya, gitu. Tetap Anda wajib baca Fatihah walaupun ketinggalan rukun panjang dua kali enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Wallahu Terus yang kedua, apa yang kedua tadi? Oh, Lailatul Qadar. Ustaz, Lailatul Qadar ada yang mengatakan bahwasanya tidak turun, ada yang mengatakan turun. Yang jelas yang paling soheh turun. Yang mengatakan enggak turun, malas. Itu. Jadi kelasnya orang ma malas. Ini Lailatul Qadar Nabi Muhammad yang menyampaikan kan gitu. Nabi Muhammad dan ini diambil oleh ulama dari masa-masa yang sambung kepada Rasulullah, 10 akhir Ramadan, disitulah momen turunnya malam Lailatul Qadar. Lah kok ada orang ngomong Lailatul Qadar gak turun? Iya, inti kelasnya malas. Kan <laughs> gitu warung tua kami, dia itu putus asa, Ibu. Jadi enggak enggak bisa bangun malam, malas ngajak orang jadinya dia itu sudah kesesat nyesatin lagi itu orang. Enggak, jangan diambil ya. Lailatul Qadar masih turun. Lailatul Qadar masih turun. Buktinya apa orang tua kami? Buktinya apa Lailatul Qadar turun? Betapa banyak dari umat Nabi Muhammad pulang dari Ramadan semakin soleh saleha. Menunjukkan apa tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau keluar dari Ramadan, kehidupannya semakin baik. Tadi malas baca Al-Qur'an, pulang dari Ramadan rajin baca Al-Qur'an, dapat Lailatul Qadar itu tadinya salat berjamaah malas pulang dari Ramadan Masya Allah enggak pernah meninggalkan salat 5 waktu dengan berjamaah dapat malam Lailatul Qadar jadi intinya sudah jelas pendapat yang sahih adalah Lailatul Qadar akan turun sampai nanti hari kiah hari kiamat karena Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan sendiri wallahu a'lam bisawab yang ketiga bagaimana Ustadz kalau ada seorang yang ngerti agama bersumpah dengan kebohongan ya sumpah atas nama Al-Qur'an lagi. Kalau gitu dia berarti enggak kenal agama itu. Iya kan gitu. Kalau kenal agama ya enggak mungkin berani dia melakukan seperti itu. Iya kan gitu. Makanya yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad di akhir zaman ana akhwa aku Ada sesuatu yang lebih aku, aku takutkan daripada fitnah Dajjal. Kalau Dajjal itu jelas dia itu keluar ke muka bumi ini memang satu misi untuk mengeluarkan umat Islam dari keimanan kepada Allah. Tapi ulama yang punya ilmu tapi ilmunya gak diamalkan ini yang musibah ini. Kayaknya ngajarkan dekat kepada Allah tak taunya ngajak maksiat kepada Allah. Punya ilmu tidak diamal, diamalkan ini tanda ulama suh, ulama jelek dan tempatnya di neraka. Dan ini pernah diketemukan oleh Rasulullah di malam. Isra Mi'raj. Di malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah kunjung ke neraka, ternyata banyak orang itu lidahnya dijulurkan digunting dari api neraka. Man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Mereka khutoba umatku. Mereka tukang ceramah, ilmunya banyak tapi ngomong tok ilmu, amalnya enggak ada. Oh, ini nerakanya paling dalam ini Bapak Ibu. Ditemukan oleh Rasulullah para ulama yang jelek masuk neraka. Lah ini Makanya ini termasuk salah, salah satu ya termasuk adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya Berarti termasuk adalah tanda ulama su Tapi ingat Kita gak boleh menggunjing mereka Kalau anda menemukan mereka berarti anda Ingsak oh, Ternyata ada ulama kayak gini Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ulama-ulama Seperti ini, gak perlu digunjing Gak perlu nanti, oh ini ulama apa ini ustad Sumpah-sumpah, sumpah bohong Gak perlu kayak gitu orang tua kami Anda itu bapak ibu tidak bakal dimarahin oleh Allah kalau Anda enggak gunjing Firaun, enggak bakal dimarahin. Yang dimarahin jika kita gunjing Firaun. Firaun sesat enggak? Sesat Firaun. Siapa yang enggak tahu Firaun? Tapi yang nanti dimarahin Allah itu kenapa inti ngomongin Firaun. Tapi kalau inti enggak ngomong Firaun enggak bakal dimarahin oleh Allah. Hmm. Ini orang yang sudah-sudah salah orang tua kami, makanya sudah makanya bagaimana hukumnya? Jelas kalau orang sumpah palsu, oh ini dosanya gede khianat dia. Dan tandanya orang munafik khianat kalau muh kalau ngomong dusta dus dan orang munafik tempatnya dikerak-kerak api neraka. Tuh, oh, sudah itu sudah. Jadi bagaimana Ustaz kalau ada Ustaz jangankan Ustaz siapapun kalau pusumpa palsu ya tempatnya di nerak, dikerak-kerak neraka itu kecuali to tobat. Kalau sudah tobat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang tua kami gini Bapak Ibu. Jika Anda dibuka kejelekan seseorang, berarti Anda membimbing Anda. Artinya apa? Anda disuruh mengajar. Anda disuruh mengajar untuk evaluasi. Nih, orang jelek itu kayak gini, jangan sampai kamu niru. Nabi, Nabi Isa alaihi salam suatu ketika beliau ditanya, "Wahai Isa, siapa yang mengajari kamu, wahai Isa, sehingga engkau memiliki akhlak yang mulia, semakin dekat kepada Allah? Siapa yang mengajari kamu?" kata nabi isa enggak enggak ada yang mengajari aku hanya saja aku belajar setiap aku melihat orang melakukan kejelekan berarti aku enggak boleh melakukan tuh jadi nabi isa itu menjadi apa menjadi orang ngalim menjadi orang hebat dekat kepada allah itu ternyata belajar apa setiap aku menemukan orang melakukan kejelekan dan aku rasa di dalam hatiku itu enggak baik maka aku tidak melakukan hmm, ini makanya ini itu ini belajar pelajar yang sangat berharga itu seperti itu ya orang tua kami maka dari situ Bapak Ibu jadi jelas ya kalau menemukan orang yang seperti itu enggak perlu dikunjing tapi didoa didoakan mudah-mudahan amanah bisa mengamalkan ilmu ilmunya wallahu a'lam bi shawab terus yang tadi masalah doanya orang tua ustaz seperti doanya seorang nabi kepada umatnya tapi kalau orang tuanya kafir gimana oh enggak. orang kafir tidak bisa orang kafir mau doa kayak apapun enggak bakal dikabul oleh Allah kecuali masuk Islam dulu. Ya, ini ini jadi ini ini adalah khusus orang tua yang ahlii ahli iman. Wong dia coba, wong dia doa doa wong Tuhannya beda kok minta sama Allah gimana mau nyambung? Enggak bisa. Makanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Begitu juga sama kita kok berdoa sama orang kafir, enggak bakal dikabul oleh Allah. Makanya unik kalau ada ulama doa kebersamaan, Buddha, Hindu, Kristen doa bareng ya, oh, ini kan orang sakit ini memang orang kafir, nggak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wataala. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Jadi gini, nggak kalau orang jadi jelas kalau orang tua, orang tua yang benar-benar kafir, bukan ahli iman. Di saat doa gak bakal dikabul oleh Allah. Karena dia belum masuk Islam. Masuk Islam dulu nanti doanya dikabul oleh oleh Allah. Akan tapi kalau orang orang tua mungkin orang tua angkat. Ya kan? Tapi yang jelas orang tua angkat gak ada lo ya. Orang tua angkat itu tidak ada. Mungkin orang tua yang membimbing kita iya. Jadi orang tua angkat itu gak ada. Di dalam Islam tidak ada istilah orang tua angkat. Jadi kalau saya diambil orang. Ya binnya saya tetap kepada bin bapak asli saya. Tidak boleh diganti kepada orang yang angkat itu, karena kalau nanti diganti kayak gitu, itu ada pencampuran nasab, hukumnya haram. Jadi ini kalau cuma hanya apa, ada namanya istilah murabi. Murabi itu pembim, pembimbing. Sebenarnya kalau ditengok orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang mengajari kita untuk dekat kepada Allah, kenal agama, guru. Ustad, kiai, habaib. Nah ini orang tua juga. Yang ketiga ada, mertua kita itu juga orang tua. Jadi orang tua itu ada tiga. Semuanya kita wajib bakti. Kalau bakti kita, bakti kita anak kepada orang tua, walaupun orang tua kafir tetap berbakti. Tapi urusan doa, enggak. Enggak bakal dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena memang ada hijab apa dia masih menyembah, menyembah selain Allah itu yang menjadikan doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab cukup cukup masih ada lagi satu lagi nanti Bapak tadi satu lagi enggak langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yani dari Bumi Asri. Saya ingin menasihkan kepada Ustaz bahawa Ustaz menyampaikan tadi cepat terkabulnya doa itu, yaitu pada saat sujud. Ya, yang dimaksukan sujud ini sujud yang mana? Ya, nah, kenapa Imam dan Makmum? tidak diperbolehkan berdoa pada saat sujud. Seandainya kalau dia berdoanya cepat, bagaimana hukumnya? Mungkin itu saja, Ustaz. Billahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seorang hamba waktu yang paling dekat dengan Allah adalah di saat sujud. Fa'aksiru fihi ad maka perbanyaklah doa di situ. Jadi memperbanyak doa di situ sujud yang mana setiap kali sujud setiap kali sujud itu adalah waktu yang pas untuk kita mohon doa kepada Allah Allah maka perbanyaklah doa di situ makna memperbanyak doa di situ bukan bagi seorang i, imam memperbanyak doa di di situ kalau memperbanyak doa berarti tentunya sujudnya akanlah lama sedangkan sujud yang lama ini bagi imam tidak dianjur dianjurkan imam itu tidak dianjurkan su, eh, sujud membaca tasbih lebih dari tiga kali tidak dianjurkan. Kenapa? kasian jemaahnya, Pak. Jemaahnya itu ada yang matanya sakit mau coplok, mohon maaf. Kalau sujud lama itu gimana, yuk? Atau mungkin yang pilek Bapak Ibu ya? Pilek suruh sujud gimana sujud lama itu? Enggak ketemu. Andai kan kalau doa-doa doa sebentar bagaimana, Ustaz? Kan gitu. Doa sebentar kan gitu. Doa sebentar tidak masalah, yang penting pokoknya jangan sampai lah, lama nggak gitu nggak masalah artinya gini kalau anda doa sebentar subhanakallahumma itu kan termasuk doa diulang tiga kali kan termasuk do, doa kan gitu jadi intinya kalau jadi imam sudah tidak dianjurkan itu kalau jadi imam itu tidak dianjur dianjurkan lebih dari tiga kali tas taspe kalau sholat sendirian sok nggak masalah nah kan gitu karena mohon maaf ya ada sebagian imam tu kalau sudah kieng ya sujudnya lama sekali biasanya sujud terakhir ini ada, itu kan gitu, enggak malah tidak dianjurkan makanya dari sini orang tua kami semuanya ibadah itu harus pakai ilmu ya kan gitu makanya di sini yang dianjurkan oleh Rasulullah ini maksudnya mana, ini kalau sholat sendirian kalau sendirian berbanyak saat itu baca doa, akan tapi kalau ternyata sholat berjamaah boleh ngambil doa asal jangan lama-lama pokoknya gini loh, imam yang benar itu enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat ya sedang-sedang. Makanya dari sedang-sedang di sini ulama menganjurkan tidak boleh lebih dari tiga tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa Subhana rabbiyal a'la wa Subhana rabbiyal a'la wa Sudah cukup. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu hukumnya makruh. Hmm, ini ini disebutkan dalam kitab fikih. Makanya nanti mungkin ya harus perlu belajar fikih juga nanti biar biar biar enggak enggak salah faham. gitu kan memang kemakrohan tidak menjadikan sampai harom makro siapa yang mengatakan harom enggak tapi menghilangkan pahala ibadah sholat yang tadinya dapat woto gara-gara ngerjakan sesuatu yang makro jadi enggak woto pahalanya eman dong kan gitu ya sudah pada intinya sudah kalau jadi imam ya jangan lebih dari tiga kalitas b ya wallohu a'lam biswasab cukup insyaallah ya jangan lupa orang tua kami ada apa apa ini kajian ya, kajian rutin bersama kami di Masjid Al-Muhajirin ya. Ada kami, ada majelis juga orang tua kami di sini di Masjid Al-Muhajirin. Mana ini? Masjid Muhajirin Jalan Boulevard Villa Tanggerang, Blok Kutajaya Pasar Kemis Tanggerang. setiap Selasa keempat Bakda, Isya Selasa keempat. Yang dari sini kejauhan ya. Kira-kira lebih gede mana? Hah? Mau bertanya, sebentar, sebentar ibu. Ini lagi pengumuman dulu. Ya, jadi ada Selasa keempat ya di Masjid Al muhajirin Ya, Selasa keempat yang jauh pahalanya semakin gede. Yang dekat ya pahalanya ada tapi kecil. Ya kan gitu. Makanya ambil semuanya majelis dimanapun. Terus yang kedua, orang tua kami jangan lupa untuk senantiasa ikut bergabung ya di dalam program dakwah guru kita Buya Yahya khususnya program membesarkan radio Radioku di wilayah Jabotabek ya kan Radioku di wilayah Jabotabek yang berada di apa di di apa itu uh, di di Bogor ya radionya sih ada di Bogor radionya ada di Bogor kami punya punya program orang tua kami pokoknya radio sejabotabek Radioku itu kedengaran khususnya di Tangerang nanti Bekasi mungkin Jakarta semuanya Bogor lah makanya yang mau bergabung sok bergabung itu boleh ibu dengan doa tidak masalah, didoakan mudah-mudahan cepat kelar itu radionya karena cita-cita beliau eh, apa pesawatnya berapa? 10 ribu 10 ribu watt kan gitu yang, yang punya rezeki mangga ikut bergabung yang tidak punya rezeki hanya doa pun tidak masalah, kami yakin doa-doa bapak ibu adalah doa yang tuh yang tulus, hanya saja barangkali ingin nanti lebih-lebih jauh komunikasinya mangga langsung komunikasi dengan tim Tim Al-Bahja Tanggerang yang sudah mungkin sudah stand by ada di depan sana nanya nanya toh ibu radio apa sih itu nggak masalah ibu ada orang itu pelitnya pol nanya aja nggak mau <laughs> nanya toh aja ibu tak radio apa sih itu radio apa oh radionya itu gelombangnya di am berapa seratus berapa seratus sepuluh delapan sembilan nanya toh oh sepuluh delapan sembilan ya sudah mudah-mudahan sukses dunia akhirat sudah itu toh sudah pahala ibu ya. Maka jangan-jangan pelit-pelit nah Nanya gitu, do, itu sudah do, doa Ini panitianya kan nanti Ngaminin, amin nah, Dikabul oleh Allah sukses benar nanti Dunia akhir, akhirat ya Pokoknya jangan sampai cuek Kalau ada program dakwah, program berjuangan Jangan dibiasakan cuek Karena kalau enggak tawaran program dakwah Kepada jenengan, pasti nanti tertawaran program maksiat Pasti itu hmm, Iya kan Apa enggak pernah ada tawaran maksiat? Banyak Ayo Siapa mau ikut Agustusan? nih ada orkest ayo berapa mau nyumbang banyak yang yang kan gitu makanya tolong jangan sampai program orkest 17-an nyumbang Kira-kira program dakwah buta ini kan musibah ini enggak kita ini kita kita enggak minta sumbangan minta doa orang tua kami ya minta doa ada Bu nanti lebih lebih detailnya mongga ditanya kepada tim Tangerang ya tim Albahja Tangerang baik cukup insya Allah kita tutup dengan doa ada yang nanya lagi gimana ini hm. monggo monggo apa Ibu terakhir terakhir mongga mongga Terakhir ya enggak, enggak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad mungkin ini di luar konteks kita uh, Untuk enggak, masalah enggak. doa Begini uh, Bagaimana hukumnya seorang ibu Ketika uh, Hak asuh anak diberikan kepada Suami yang berbeda agama Bagaimana hukumnya di akhirat nanti Baik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ada perceraian dan kebutuhan yang menjadi korban adalah anak, kok kemudian perceraian itu ternyata melibatkan memang salah satunya ada orang yang di luar agama Islam, khususnya suaminya, maka ini secara syariat Islam hak -as -ha asuhnya jatuh kepada ibunya yang Islam. Tapi ini bukan pemerintah loh ya. Ini kalau sesuai syariat Islam ibu seperti itu. Jadi kalau bapaknya itu kafir, ya langsung otomatis hak asuhnya ha jatuh kepada ibunya secara Islam ini. Ya. Tapi di sini kan pemerintah, apalagi hakim sekarang, masya Allah, para orang tua kami detail lebih gede gitu, sogokannya, wallahualam, ini kan gitu. Ya sudah kalau seperti itu, bagaimana? Ustaz Anda kembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau secara Islam jelas. Kalau secara Islam jelas hak asuh adalah kepada ibu yang muslim, ibu yang Islam, bukan kepada bapaknya yang kafir. Kenapa? Nanti kalau bapaknya kafir ini ngikut ya ke bawah nanti kafir. Nah, makanya jatuh kepada ibu, ibunya. Hanya saja sekarang kalau sama-sama muslim mana Ustad? Selama anak itu belum balik, ha selama anak itu belum balik hak asuhnya jatuh kepada ibu. Tapi kalau sudah balik, anak sudah bisa menentukan mau ikut siapa kamu. Kalau sama-sama Islamnya ini, sama-sama Islam, Islamnya. Tapi kalau satunya kafir, maka jatuhlah hak asuhnya -has -has itu langsung kepada orang tua yang is, yang Islam ya. Jadi seperti itu. Ada kalau sudah terjadi, ustaz, ya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi tetap kita harus ikhtiar, ya ikhtiar. Mungkin anaknya dirayu, sering ditelponin sehingga anaknya yang menginginkan kepada kita. Karena harus urusan keimanan harus dijaga, ya kan gitu harus dijaga kalau enggak gitu orang tua kami takut nanti anak kita adalah masuk ke ke kafir. Walaupun anaknya orang Islam, anaknya orang Islam otomatis agamanya Islam. Itu pasti. Otomatis agama Islam ya. Ya, kan gitu. Dan juga sisi lain orang tua kami, mohon maaf. Kalau suami itu kafir, perempuannya yang Islam, ini ada permasalahan di sini pernikahannya yang diperkenankan itu adalah menikah kepada menikah itu beda agama itu yang diperkenankan adalah laki-lakinya Islam, perempuannya yang yang kafir. Ini boleh. Tapi kalau perempuannya Islam, laki-lakinya kafir, ini tidak disepakati oleh para ulama akan kebolehannya. Loh, ini jadi ini permasalahan juga ini. Ya, permasalahan juga masalahan juga. Jadi yang boleh itu nikah beda jenis itu kalau yang kafir itu perempuannya, kafirnya pun kafir kitabi. Kafir kitabi itu kafir yang pernah dulu megang kitab. Kitab-kitab ya kayak orang Kristen ini kan dulu kitabnya kan ada. Iya kan? Nah, ini ini ini ini ini boleh. Tapi kalau ternyata yang kafir satu laki-lakinya itu mutlak jumhur ulama tidak diperbolehkan. Ya. Lalu bagaimana pernikahnya Ustaz ya sudah memperbanyak istighfar kepada Allah. Kan gitu. Memperbanyak istighfar karena enggak boleh. Jumur ulama mengatakan tidak boleh. Maka sudah ambillah nyarilah saat itu laki-laki yang benar-benar seagama kan gitu. Makanya mohon maaf kadang uh, orang itu kalau sudah dibuai cinta itu orang tua kami ya enggak enggak peduli mau itu beda agama atau ke mana kalau sudah cinta itu makanya cinta itu buta. Iya kan? Cinta bu, buta. Makanya kata guru kami Bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan dibangun cinta. Oh, bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan kau bangun pernikahan di atas jin, cinta. Hmm, ya gitu dah. Huh? Faham ya? Jadi gitu. Bangunlah cinta di atas pernika pernikahan. Jangan kau bangun pernikahan di atas jin, cinta. Pacaran dulu baru nikah. Oh, nggak ketemu ini. Gula Jawa rasa coklat. Nah, ini jadi kata Buya kan gitu orang tua kami. Gula Jawa rasa cok coklat makanya sudah kalau bukan bukan seagama dengan kita tidak perlunya kita. Ya, tidak perlunya karena kita ingin Bapak Ibu menikah masuk surga bareng, nikah masuk surga bareng. nah ini kalau ternyata beda agama masuk surganya gimana ya? nggak bisa makanya dari sini sudah patulah dengan syariat Islam adapun yang sudah terlanjur bagaimana manusia tidak ada yang sempurna pernah melakukan salah kalau sudah terlanjur tinggal minta maaf sama Allah ya Allah ampuni ampuni kirim kepadaku ya Allah pasangan yang soleh pasangan yang seagama yang tidak bakal menduli aku bakal mengayomi aku minta kepada Allah subhanahu wataalla yang sudah terlanjur tutup selesai tobat kepada Allah subhanahu wataalla jadi intinya jelas urusan anak jatuhnya kepada Secara syariat jatuhnya kepada ibunya yang muslimah tersebut. ya Tapi kalau sama-sama Islam jatuhnya kepada ibunya sebelum bal balik. Tapi kalau sudah balik anaknya boleh menentukan sendiri. Wallahu'alam <tambah> bisawak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa ngsuna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la qadir allahumma ya allah ya allah bimbing kami semuanya ya allah untuk senantiasa engkau kabul doa-doa kami ya allah mohon dikabul haji-haji kami ya allah mohon dikabul doa-doa kami ya allah jika ada dari hambamu ya allah di saat mengangkat tangan kok doanya tak kunjung-kunjung kok -kunjung, kabul ya allah mohon ya allah Mohon ya Allah, barangkali ada penghalang di antara kami ya Allah sehingga menjadikan kami tidak Kau kabul doanya. Mungkin dosa kami yang menjadikan doa kami tidak Kau kabul, maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Mungkin ketelai kami dalam urusan ibadah sehingga doa kami tidak Kau kabul, maka mohon ya Allah bimbing kami semuanya ya Allah agar supaya tidak terleido dalam urusan ibadah ya Allah. Mungkin kesalahan dengan sesama kami sehingga doa kami tidak Kau kabul, maka jadikan kami orang yang lapang ya Allah. Di antara kami ya Allah, sehingga doa kami kok kabul ya Allah. Ya Allah sungguh haji-haji kami sangat banyak, kok lebih tahu? Mohon dikabul ya Allah. Sungguh haji-haji kami sangat banyak, Engkau lebih tahu? Mohon dikabul ya Allah. Ada haji urusan kesehatan, mohon dikabul. Ada yang sakit ya Allah, mohon diberi kesembuhan. Ada haji urusan dunia, mohon dikabul ya Allah. Ada haji ingin dapat jodoh, mohon dikabul ya Allah. Ada jadah, jodoh, ada, ada haji ya Allah ingin mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, ha? mohon dikabul. Mohon dikabul ya Allah dan haja yang lebih utama ya Allah haja urusan akhirat haja yang paling utama ya Allah haja urusan akhirat jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah siapapun yang duduk di tempat ini yang datang di malam hari ini jadikan kami semuanya ahli surgamu jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah dan ampunilah kesalahan kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya -dosa Allah ampunilah kesalahan kami ya Allah ampunilah dosa Guru-guru kami ya Allah dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah orang tua kami yang melahirkan kami ampunilah ampunilah dosa dosanya ya Allah jadikan orang tua kami seiman dengan kami ya Allah jadikan orang tua kami ya Allah ahli surgamu seiman dengan kami ya Allah dan wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah jadikan kami pasangan yang senantiasa mengutamakan kerukunan di dalam rumah tangga kami ya Allah jadikan kami pasangan ya Allah pasangan yang sakinah Mawaddah ya rohmatan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah dan beri keistiqomah bagi kami untuk senantiasa menghadiri majlis majlis seperti ini ya Allah jadikan majlis seperti ini penghibur hati kami jadikan majlis seperti ini ya Allah menjadikan hati senang gembira ya Allah maka ya Allah beri keistiqomah untuk senantiasa menghadiri majlis majlis seperti ini ya Allah barangkali ya Allah ada yang sibuk ya Allah mohon ya Allah kesibukannya ya Allah diperingankan ya Allah sehingga mudah kami untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini ya Allah dan mohon diterima majelis ini ya Allah mohon diterima majelis ini ya Allah dan mohon diterima amal kebaikan kami ya Allah jangan sampai amal kebaikan kami tidak kau terima mohon diterima mohon diterima ya Allah salat kami mohon diterima ya Allah infak sedekah kami mohon diterima ya Allah Bangun malam kami mohon diterima ya Allah, zikir dan bacaan Al-Quran kami mohon diterima ya Allah, perjuangan dakwah kami mohon diterima ya Allah. Siapapun musuh yang sudah berjuang di dalam dakwah, nikah dakwah guru kami mohon diterima ya Allah, mohon diterima ya Allah, mohon diterima ya Allah, ya Allah, ya Allah bersihkan hati kami dari penyakit penyakit hati, bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari sombong, bersihkan hati kami dari dengki, bersihkan hati kami dari riak ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, panjangkan umur kami, Ya Allah dalam keadaan toa dan sehat walafiat dan, dan jadikan kami semuanya kelak meninggal dalam keadaan khusnul khatimah khusnul khatimah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman iman senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah اللهم محمد الرسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه Terima kasih. Dan jangan lupa selalu didoakan kami. Wabilai taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.